Selamat siang, Ibu Eli. Silakan komentar、uh, anda. Kalau menurut saya, ya, Bu ya, itu agama nggak menjamin ya, Bu ya, orang untuk berbuat baik, nggak menjamin. c o n t o h ya, Bu ya, banyak kejadian kayak kasus di Ambon, itu kan t e r a n g agama. Agama itu nggak menjamin loh, Bu. Yang menjamin hati kita terhadap Tuhan, bagaimana kita bereaksinya gitu. 私は何をしてるのか、何をしてるのか、何を n てるのか、何 k してるのか、何をしてる a n 何をしてるのか、何をして a のか、何をしてる a か、何を a てるの a 何をしてるのか、何をし r a n g 何をしてる j a 何をしてる a か、何を i てる a か、何をしてるのか、何をしてるのか、何をして a のか、何を n てるのか、何をして m のか、何をしてるのか、何をしてるの t 何をしてるのか、何 n してるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるの a 何をしてる a か、a を s i るのか、何をしてるのか、何をしてるの a 何 a してるのか、何 a してるのか、何をしてるのか、何を a てるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、a をしてるのか、何を a Mengikuti undang-undang yang berlaku itu.、Mm -hmm. ya, sekian aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang, Pak Gilbert. Satu hal yang apa ya? Yang memalukan nih, agama masih diatur oleh negara. Ini satu hal yang apa ya? Belak, mundur ke belakang.、Mm -hmm. Sebenarnya kan ini、eh, waktu Gus Dur masih hidup, kan ini, beliau ini sangat memperjuangkan. Jadi agama itu harusnya...、Eh, Tidak ada campur tangan itu dari, dari pemerintah,、okay. apalagi setelah masuk ini jadi keluarnya. Jadi apa ya? Birokrasinya, b e r b e l i t b e l i t orang dihubung-hubungkan dengan surat kelakuan baik. Ini kan satu b e n a r b e n a r pembodohan, kekaliman, a itu hubungannya. Agama yang enam agama itu, apa yang apa, apa mereka nggak berbuat yang macam-macam. y a kan?、Mm -hmm. y a kan mereka juga semua yang agama yang, agama, yang mayoritas pun. ママシアンセキューセットプロデューバーボーカメマイト、サダプナカロサイア、サタピカルディー、プロバラギ、ナテアカンランチュー、ナンサムワ、マラサイ、オランジャンサンドマラサ、アクプロ、マンボータガマバロ。 itu aja si bu. Oke、okay, baik terima kasih ibu l e n i Bapak Hari selamat s siang. Selamat siang bu. Silakan. h Sebenarnya negara kita ini kan belum ini ya sebagai warga negaranya kan belum hebat hebat amat, belum pandai pandai amat. Memang apapun juga itu t e t diatur harus diatur oleh negara masih perlu diatur. Kalau udah udah pandai semuanya penduduknya sudah pernah sekolah, sudah menerima itu dengan Uh, bagus, jadi mungkin dibebaskan. Kan, s e p、uh, e r t i l n y a Ibu yang b a r u s a n bilang ya, nanti bisa kacau, semua orang bisa m a c a m m a c a m membuat agamanya gitu.、Mm -hmm. Semuanya memang harus, pasti, pasti harus diatur. Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Yoni, selama,、yani, selamat uh, siang. Uh, ya, ini memberikan opini aja, Bu.、Mm -hmm. Kalau menurut saya, lebih baik itu、uh, kalau untuk masalah kepercayaan atau apa, orang tersebut tidak perlu...、Uh, Menuliskan bahwa dia itu kepercayaannya apa Karena kita tahu sendiri Negara kita kan cukup kacau ya Kalau menurut saya ya Kalau kepercayaannya dia apa Ya tidak usah dituliskan di sana Harusnya dipilih aja Selama g a m a yang sudah ada d a n kepercayaan yang dia percaya ya tetap aja d i percaya Karena menurut saya Kepercayaan itu kan dari hati ya Kalau untuk masalah orang Agamanya apa, di KTP aja Rata-rata tidak pernah ada yang dilakukan Gitu l o h y a baik-baik Itu aja bu k Iya, baik Bapak Leo, selamat siang Selamat siang Mbak Donal Iya, s i l a k a n Pak Leo Karena saya itu memang gak usah dihapus s e d a n g k a n gak dihapus saja sudah menyamakan Apalagi dihapus Lagi, bagi Jill dan si Baryat u k a b a t sajalah, ingat mati Oke, terima kasih Halo, selamat siang Pak p r a f t o Iya s i l a k a n Pak dengan komentarnya、oh, Kalau saya sih setuju aja ya Manusia baru mengenal agama Paling 20-30 abad yang lalu Sedangkan Tuhan telah ada sejak alam ada Lagi pula agama kita kan agama i m p o r semua Kenapa gitu aja dipusingin Ya kan Yang penting hubungan manusia dengan Tuhan Sebab h u b n g a n itu penciptanya Dan kayak kita manusia itu kadang-kadang melebihi Tuhan Lebih galak lah Terima kasih ya i Ya terima kasih Pak Prapto Halo Pak Indri バーガーの時代はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Ya, ya Silahkan Pak dengan komentarnya Oke,、okay. so, saya sangat setuju、ya. Dan ini adalah cerminan dari Pembodohan dari Orde Baru Ya, perlu dicatat Jadi Orde Baru ini Memang pengerusakannya luar biasa Suka dibikin aturan seolah-olah benar Tapi menang、uh, Mengandung makna Yang pengerusakan, pembodohan Sebenarnya kalau kita lihat Semua orang beragama Tapi tidak bertuhan Karena di Indonesia yang disembah uang sama kekuasaan dan itu adalah kerajaan s e t a p Terima kasih. y a baik terima kasih Pak Agus. Mitra bisnis? y a baik. Saya terima telepon lagi. Halo Pak Hari, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak Hari.、Uh, Undang-undang itu kan yang membuat DPR ya. Jadi kalau memang ada yang merasa bahwa、uh, itu tidak mengakomodir dari kepentingannya, ya lewat mungkin lewat DPR ya, lewat DPR itu ada prosedurnya gitulah. Jadi sebenarnya emang kadang-kadang kita-kita ini kan juga so tau juga, padahal Indonesia ini warga,、uh, penduduk Indonesia ini kan n gak g seluruhnya pandai gitu ya. k e c u l kata bapak yang tadi bahwa agama adalah agama, kepercayaan lo silahkan、ah, aja kalau mau percaya sama o h o、oh, n kayak a m a j a l a n apa, tapi kalau agama m e m a n harus jelas, ada akurannya, mesti harus diatur, kalau n gak g diatur lo lebih berantakan lagi. Terima kasih. i Ya baik, terima kasih Pak Hari. Halo Pak Hargo, selamat siang. sama siapa?、Oh, saya setuju sekali itu memang harus d i t i n j a u kembali dan itu memang dimanapun juga semua harus diatur ya kalau e nggak kan seperti saya setuju dengan bapak-bapak sebelumnya ya kepercayaan itu kan juga banyak tentu saja harus diatur cuman masalahnya sekarang apakah bapak-bapak yang di pemerintah itu punya konsen ke arah situ karena sekarang kan fokusnya lagi lain nih ya kan mengincar posisi wapres sama menteri keuangan jadi ya gimana kalau s a a i n y a kita ngomong setuju-setuju juga kalau dari pihak pemerintahnya juga n gak g ada k e b e r a t a n ke situ selamat, Bapak John, selamat. ya Bapak John ya silahkan m a k jadi begini ya apa yang dilakukan untuk peninjuan a ulang di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya benar ya dalam arti kita konsep、eh, penegaraan ya dan setelah lagi kalau kita bicara masalah agama ya Di dalam agama Islam sendiri Artinya kita sudah tahu Bahwa agama Islam itu Sebagai r u m a t e r i l alami ya, Itu Artinya untuk kesejahteraan Dan a r i l berkah Bagi kita semua Jadi dalam arti konteks Seperti yang sekarang kita lihat Banyak sekali orang terpacu Atau、e, Katakan terfokus pada Agama yang sempit Artinya Dan banyak sekali dia melakukan artinya menuhankan agama. Ini tidak benar begitu ya. Apalagi sampai agama itu menjadikannya menjadi monster. Lalu、eh, yang lain itu adalah sebagai kafir. Itu tidak benar ya cara-cara yang demikian. Jadi dalam hal seperti ini, sajian untuk、eh, artinya dalam beragama di dalam satu negara... Adalah kenegaraan itu lebih Artinya kita melakukan secara adil Dalam arti Mereka yang tidak t e r c a n t u m Di dalam agama Sekarang artinya、uh, Bahwa kalau itu adalah Kepercayaannya itu silakan Dan sebetulnya Ini adalah bagian kita sebagai Mayoritas memayungi kaum minoritas Bukan sebaliknya artinya Kita mempersulit mereka、ya? Jadi seperti itu Dari menurut sudut pandang saya Terima kasih, selamat o r e Parobet. Selamat sore, Parobet. Halo. Iya, silahkan Parobet. Iya, jadi kalau menurut pendapat saya, kalau masalah surat kelakuan baik harusnya tidak ada hubungannya dengan agama ataupun dengan kepercayaan yang jalan k e t u orang. Jadi permasalahannya itu sebetulnya di pembaca yang mengeluarkan surat kelakuan baik. Karena apa? Karena agama itu ataupun kepercayaan itu hak pribadi Mau dia nggak beragama juga nggak d a masalah kan c u m a kita kan negara-negara kita kan negara Pancasila Jadi hak-hak pribadi itu harus juga dijunjung tinggi Bukan berarti saya mendukung tidak beragama Tapi untuk surat-surat yang hal yang sebetulnya membantu orang untuk bekerja Ataupun untuk meneruskan hidupnya Di bumi ini harusnya negara memberikan itu Jadi jangan memotong hak untuk bekerja kalau karena alasan tidak termasuk dalam agama yang ada di Indonesia. Terlalu semakin menurut saya. Terima kasih. Ya selamat sore Pak Pak p Ya selamat sore. s i l a k a n Ibu. Iya saya setuju aja tuh. Karena agama itu kan kepercayaan orang ya. Jadi kalau sekiranya dia pun mau milih apa, mau milih apa, jangan dipaksakan gitu loh. itu aja Oke,、okay, terima kasih Pak Adi Halo s i l a k a n Pak Adi、e、ya, Saya mau kasih komentar ya Saya pikir e, e, itu masalahnya karena terjadi diskriminasi Dan juga itu、e, untuk agama itu sebaiknya memang tidak perlu dimasukkan dalam KTP Karena bukan hanya aliran kepercayaan saja Tapi agama-agama minoritas pun bisa dilakukan diskriminasi terhadap apapun gitu,、Oke. itu saja terima kasih